Mitra bisnis Wall Street Journal menulis, keputusan pemerintah Indonesia melarang ekspor mineral mentah dinilai tidak tepat karena proses pemurnian dan pengolahan untuk nilai tambah yang sekarang diwajibkan sebelum diekspor menurut perhitungan bisnis tidaklah ekonomikal. Pertama, tidak banyak fasilitas pengolahan yang tersedia secara lokal. Kedua, investasi sangat besar untuk membangun smelter. Dan ketiga, infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengolahan secara masif juga belum ada. Juga disebut, ada 800 ribu pekerja yang kemungkinan harus dirumahkan akibat larangan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Tembaga Emas Indonesia, Natsir Mansyur. Pak Natsir, apa komentar Anda soal ini? Saya kira gini, semangat membangun program hilirisasi ini kan pelaku bisnis semua setuju gitu. Khususnya bergerak di bidang tambang dan bagi saya sendiri untuk tembaga saya kira setuju lah gitu kan. Program hilirisasi ini harus jalan 3-4 tahun ke depan gitu. PT nomor 1 tahun 2014, terus Permen nomor 1, Peraturan Menteri SDM nomor 1 tahun 2014, saya kira itu sudah tepat lah. Artinya begini, pertama mengenai masa tengah waktu itu kan ada dari 2014 sampai dengan 2017 untuk menunggu smelter-smelter ini jadi gitu loh. ...nah itu kalau merupakan waktu... ...nah bagaimana supaya... ...bisnis di pertambangan ini khususnya tembaga... ...masih bisa tetap jalan gitu loh... ...selama 3 tahun jangan di stop sama sekali... ...tuju lah sepakat bahwa... or tidak ada lagi... ...namun ada proses-proses industri... ...yang dilakukan oleh... ...pengusaha bergerak di bidang tambang ini... ...ada pengolahan, ada pemurnian. ...nah khusus tembaga sendiri... Pengolahannya itu kan sudah dari 0 sampai dengan 15 persen, itu kan sudah 30 persen proses industrinya gitu lah. Nah, saya kira peraturan pemerintah nomor 1 terus permen SDM nomor 1 tahun 2014 plus, itu sudah tepat. Bahkan, Menteri SDM ini mengajak dunia usaha untuk menentukan kadar minimum berapa sih gitu kan. Terus sudah, dan itu dibahas secara maraton antara dunia usaha dengan Kementerian SDM. Dan kita sudah sepakat bahwa orang oh, tidak bisa, hiririsasinya harus jalan. Namun untuk masa waktu, tengah waktu, masa tiga tahun ini kan perlu dipikirkan gitu. Bagaimana solusinya bisnis pertambangan ini tidak tidak tidak berhenti, tidak tutup gitu loh. PAK tetap tidak ada, ekonomi daerah tetap bergerak gitu. Namun yang saya sesalkan sekarang ini adalah Menteri Keuangan itu menetapkan bea keluar sepihak gitu loh. Menetapkan biaya keluar, misalnya tembaga, menetapkan biaya keluar secara progresif di tahun 2014 ini 25 persen. Sampai naik bisa menjadi sampai 3 tahun ke depan bisa mencapai 60 persen. Ini kan sama saja peraturan PP nomor 1 dan Permen SDM nomor 1 sudah bagus dan tepat. ...tapi terganjal uh, oleh peraturan Menteri Keuangan... ...yang menetapkan biaya keluar yang sangat tinggi sekali, gitu. Ini kan sama aja. Saya pikir pemerintah ini kurang koordinasi... ...dan Menteri Keuangannya juga... sepihak menetapkan dan tidak inovatif... ...dalam hal yang semacam begini, gitu. Dan Menteri Keuangan tidak mengajak dunia usaha... ...pebisnis pe di bidang pertambangan khususnya tembaga ini... ...untuk pada saat menetapkan... ...main hantam kromo aja, gitu. Nah... Itu kan sangat tinggi, ini kan sudah mengalami proses olah, negara manapun juga proses olah mineral itu kan pajaknya kalau perlu nol, bahkan ya toh kalau memang harus dikenakan ya sangat kecil dibanding dengan ekspor ore gitu loh, ekspor mentah gitu. Nah ini kan lucu Menteri Keuangannya meng mengenakan gitu, jadi sama aja tetap. ...program mengenai PHK tetap jalan, ekonomi daerah juga tidak bergerak... ...kita karena diganjal oleh keputusan Menteri Keuangan dengan pengenal biaya keluar gitu. Ini jadi masalah gitu. Kita berharap kan perlu dulu bicara dengan dunia usaha. Berapa sih penetapan yang wajar? Kalau toh dikenakan biaya keluar yang wajar berapa? Iya, ini kan barang olahan sudah mengalami proses industri... ...sudah mengalami proses biaya produksi... ...eh, dikenakan lagi biaya keluar. Monyo, gimana bagaimana sebenarnya M Menteri Keuangan? Gitu. Kalau or atau mentah, okeylah. Kita setuju. Setinggi-tingginya berapapun kalau or. gitu, Tapi kalau barang olahan, proses industri sudah jelas. Nilai tambahnya sudah jelas, dikenakan lagi. Ini ada apa anunya Menteri Keuangan? Artinya... Kurang cerdas lah Menteri Keuangan hal semacam begini. Tidak inovatif dalam hal menetapkan hal semacam begini. Harusnya kan lebih inovatif lah melihat. Ini kan dengan ada pengolahan, ada pemulihan. Tentu kita harapkan ke depan ini... Uh, ...seorang yang buat negara kan jadi besar gitu. Ini sama aja, Akhirnya orang menutup kembali industrinya lagi. Semangatnya, semangat PPI nomor satu dan permen SDM sudah bagus. Tapi dirusak oleh keputusan Menteri Keuangan gitulah oh. dengan penetapan dia keluar. Demikian Ketua Asosiasi Tembaga Emas Indonesia, Nazir Mansur. Saya Wendy Lim.